Penyusunan atau kodifikasi hadis pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bala Ghulafa Ar-Rashidin yang lurus hadis belum terkodifikasi sebagaimana hal itu dilakukan pada zaman sesudahnya. Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam Al-Madkhal dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Ingin menulis sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mengenai hukum Kemudian dia meminta nasihat kepada para sahabat Rasulullah SAW Mereka pun memberi masukan supaya dia menulis sebuah kitab khusus Kemudian Omar melakukan istigharah memohon petunjuk kepada Allah selama satu bulan Keesokan harinya dengan mantap dia berkata Sebenarnya aku ingin menulis kitab kumpulan hadis Namun aku ingat satu kaum sebelum kalian yang menulis kitab-kitab Kemudian mereka lebih memperhatikan kitab-kitab itu dan meninggalkan kitab Allah Demi Allah, aku tidak ingin mencampur kitab Allah dengan sesuatu pun selama-lamanya Pada saat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah khawatir jika hadis akan hilang Kemudian beliau menulis surat kepada Qodim Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang isinya Lihatlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu tulislah Sungguh aku khawatir jika ilmu dan ulama akan hilang Jangan kamu terima kecuali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sebarkanlah ilmu dan duduklah di majelis agar orang yang tidak tahu menjadi tahu. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan sirna hingga menjadi tersembunyi. Beliau juga menulis surat yang sama ke seluruh negeri. Kemudian memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri supaya menyusun kitab hadis. Orang yang pertama menyusun kitab hadis adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah Hal itu terjadi pada penghujung tahun 100 Hijriah Setelah itu para ulama juga menyusun kitab hadis Dengan berbagai macam cara penyusunannya